...suasana yang penuh dengan rasa kebersamaan, saya yakin bahwa rembang tidak ada tawuran betul, semuanya cinta damai betul. Sepindah malih matur sembandun kepada Bapak dan Ibu Direktur Utama dari PU Kurnia Tran, yang dormat Bapak Haji Kurdi bersama Ibu Hajah Yuli Sakti. Lestari, bahwasanya yang dikelola bareng bersama PO Kurnia Seran ini bukan hanya bus saja Tak lebih ada dari Kurnia Group yang mengelola uh, kapal juga ya Kamu ucapkan selamat datang kepada bapak-bapak sopir, bapak kernet, nahkoda Yang mana malam hari ini sudah bergabung kembali bareng bersama PO Kurnia Seran Kagak usah banyak bicara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 P.O. Kurriatrans atas oh sisa tas ya Mas ya. Elise. Iya Om. Kalau bareng bersama PU Kurnia Tran wah kagak ada yang namanya saweran habis gitu ya. Begitu ya Om. Di sini tempatnya pohon uang, sampean tinggal memetik saja. Bukan hanya para supir, ibu-ibu juga nyawer semuanya. Alhamdulillah Umi Kumiati juga mau nyawer ya. Spesial untuk lagu dari Cintaku hidup